yang kita tunggu-tunggu kita akan dengarkan uh, tausiah dari UYM Ustadz Yusuf Mansur kalau saya juga UYM Ustadz Yahoo Messenger ya. <laughs> ya jadi ngajinya salah ya kalau insya Allah mau UYM yang ini benar ngajinya ya oleh karena itu marilah kita sambut sama-sama dengan perikan takbir untuk Ustadz Yusuf Mansur Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Yes. De atas dai? man rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pona mana? Hedar mana, mana mana? Mana de mana dai? Dar jarang îl vede omenește amar, ma care de dar, aici e, e aici e ministru de de educație din cabinetul Mansur, aici e, aici e, Ode oh, jarang-jarang dengar omnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya <tuh> <tuh> ini benar, ini bukan omongan biasa, ini benar. Orang dekat itu mestinya orang yang pertama dengar. Tapi kenyataannya banyak orang luar dan orang jauh yang dengar. Salah saya juga gitu, suka nggak mau ngomong sama orang dekat suka nggak mau ngomong sama orang yang ada di dekat saya maka ketika Indra kakak saya bilang An, sekolah itu ceramah di sekolah Hedar nah ya deh kita datang gitu. semalam saya udah khawatir itu nggak bisa balik dengan izin Allah tiba-tiba pesawat di cancel harus pagi jam 6 saya i mai la. Mă întrețin cu mine. Și eu am fost la un eveniment. Și eu am fost la un eveniment. Și eu sampai di la un Natal jam eu am fost la un eveniment. Și natal am 4 am Ya alhamdulillah dikasih sama Allah agak sedikit perlu capek mudah-mudahan bisa menghapus dosa saya cerita tentang orang dekat dar saya punya adik kandung adik kandung asisten manager network di Indosat beliau denger nih ceramah saya saya senang kemari bisa ngelihat museum yang masih hidup dan akan terus hidup insyaallah Negeri 1 ya terkenal saya udah bilang tadi Ketua ini triple saya pada buat Darul Quran care and construct saya ceramah tuh di tentang giving tentang sedekah Siapa yang ngasih ke Allah satu Allah akan pulangin ten times Sepuluh kali lipat Jadi kalau ngasih sejuta Jadi sepuluh juta Ketika saya ceramah Adik kandung nih, Faisal namanya Nganterin saya ke lift. Ibu-ibu guru yang Allah bapak guru dan alumni tidak pernah ada cara melipat gandakan duit ya, yang paling legal dan pasti adanya kecuali sedekah dulu ketika saya menjadi guru dengan izin Allah sekarang pun masih menjadi guru dulu saya jadi guru 18 ribu seminggu gajinya Alhamdulillah di satu tempat lumayan 54 ribu satu bulan eh sebenarnya sih nggak jauh juga ya sosok lah ya Nah, jadi kalau dikumpul-kumpulin jadi guru saat itu 99 2000 itu kira-kira 200 ribuan sebulan saya datang tuh ke ruang sekolah Woi sampai kapan kita ini jadi orang kaya gitu mul teman saya ngomong udah takdir kita kali jadi guru miskin gitu enggak lah mana ada takdir jadi guru miskin kita hanya kali satu enggak minta dua enggak sedekah eh di ruangan tuh saat itu kita doa kita doa kita doa aneh nyuruh doa gue nyuruh doa yang lain diem aja yang satu malah ngomong lo aja sep doa dulu entah kalau udah kaya lo kasih tau gue katanya ah gue bilang disuruh doa aja susah lo kalau suruh sedekah Nenek gue taruh duit gajian gue nih Nih gue taruh gajian gue nih ceder siapa yang mau ikut itu nggak ada yang ikut pak nah. jadi guru-guru SMA budut nih gajinya bisa 40 juta sebulan iya oh, yes. <tuh> itu ada tanda bintang tuh ada tanda bintang eh okay, amat ama apa tutup kurung syarat dan ketentuan berlaku apa syarat yang ketentuannya jangan diambil tuh gaji injek aja udah ceder gitu terus bagiin aja udah dang dangdung, dangdung bagiin aja udah insyaallah sampai rumah nyengir aja aduh gua kerja sebulan <laughs> ya begitu caranya kalau mau 40 juta gitu punya berapa 4 juta sebulan injek aja udah bagin aja udah makan gimana ya lah makan sih emangnya karena manusia apa makan karena Allah aja lahawlah aja udah Nah, adik saya baru dengar ceramah tentang sedekah. Ini ponakan aneh belum tentu nih menjelajahi YouTube. Iya, <risas> dah, Betul, dong, ya? Belum tentu. Ya, tapi dia sih soleh, insya Allah. Ya. Setidaknya laporannya mas soleh. Asli juga nggak tahu. Ya. Adik saya, Bu, Faisal, nyamperin saya. Dia bilang, Bang, saya enter, Bang. Dia bilang, Faisal, nggak usah, enggak bang, center sampai ke lobby nih sampai ke lift Haji Tata dia nanya man amin bang itu bener bang kalau kita sedekah dikali 10 lah Sal, yang ngomong bukan gue yang ngomong Allah nih yang punya langit sama bumi iya bang iya baru dengar nih bang oke deh gaji Ical 7,8 Ical injek ya bang Ical injek ya bang maksudnya lo mau sedekah juga kayak orang-orang yang gue ceritain tadi iya bang masa orang lain ngikut ah, aku adanya abang gak ikut tute. ah ini adanya abang gak ikut bismillah aja dah pintu lip buka tuh seee kalau ada si kopi ji <SILENCIO> sama pisang goreng <SILENCIO> <Udah> deh, <Pak. SILENCIO> pintu lift kebuka <SILENCIO> Dan, saya seneng loh Adik-adik hari ini dengar langsung dari saya demi Allah kalau anda menghargai ilmu Oxford pintunya buat ente itu Glasgow Go University buat anda 13 UCLA Bukan cuman dalam negeri. Bukan cuman dalam negeri. Yang ngea dipanggil, yang ngea dipanggil am perguruan tinggi dalam negeri. Ngea usah masalah dan ngea usah kecil hati. Yang penting lu dipanggil Allah aja. Innalia. Nu datem. Cum datang nih masih muda lo salat malam masih muda lu duha masih muda lu berjamaah masih muda lu sedekah Waduh semua pintu universitas dalam dan luar negeri punya situ dan lagi kalau mimpimah jangan pengen S1 apa itu bukan mimpi it's not a dream kalau dream itu sesuatu yang ancapable yang susah dicapai Ancapba Eu am am gândit Suflis Suflis, Yusuf English Ia doang, kita necumul bangsa dunia, mesti setara syukur-syukur kita lebih, masa good morning mulo lulul Nggak ada yang bener selamat morning Dan selamatnya mesti di depan, ngga boleh Ngga boleh, good pagi, ngga boleh Kita orang Indonesia mesti mimpin di depan Oh iya, saya ketika diundang Silicon Valley Amerika Amerika nawar perusahaan saya ke Indra 2-3 hari yang lalu naikin lagi dia jadi 1 triliun di perusahaan kita itu yang pay udah dimakai yang belum disini? wah oh, berarti prospek nih ikut bu pay keren banget itu itu perusahaan startup punya orang Indonesia asli merah putih belum dijual belum dijual dari dulu saya udah yakin nih angka mesti nyampe valuasinya 1T yakin gua kenapa? gua beli pakai duha Gue beli pakai sholat malam, gue beli pakai Quran. Orang lain beli pakai otak, orang lain begi ya beli tuh pakai ilmu. Gue beli pakai iman. Oh saya sadar tidak punya ilmu. Saya datang dari dunia pesantren. Saya datang dari dunia aliyah. Gak ngerti namanya startup. Saya kira-kira sama kayak Jack Ma. Jack Ma itu kepanjangan Jack Mansur. Jack Ma. <tuh> <tuh> <tuh> Alibaba. Emblan 5 yang nggak bisa bikin email loh. Tapi hari ini Alibaba, Juni mau masuk Indonesia. Di Alibaba, Juni ini mau masuk Indonesia. Ali P bendera ini. Saya bilang kenapa saya yakin nih nyampe satu T. Bismillah dan saya bilang. Bismillah. Ternyata saya salah ngomong. Impian satu T itu salah. Maka saya bilang, "Anda jangan cuman punya impian, gua mau tembus ITB." Enggak usah. Lu kalau mau masuk ITB sekarang aja lu pergi masuk kok. <laughs> IPB UI lu sepeda aja udah naik kereta cita ayam turun pasar minggu <laughs> depok <laughs> mimpi tuh begini bos mimpi tuh begini lu googling Jengset. muncul nih UI Sah. layarnya muncul terus lu ngomong sama Allah SWT ya Rob saya mau jadi rektor sini gitu kalau ngimpi tuh gitu Kalau ngimpi tuh begitu jelajahin nih perguruan-perguruan tinggi dunia terus bilang sama Allah saya mau bikin kampus ya yang internasional punya sekali berdiri kerjasama ama puluhan kampus di dalam dan luar negeri. Cummingson bu, insya Allah sebentar lagi ada UYM namanya Universitas Yusuf Mansur. Iya benar benar benar nggak bohong kok percaya ustaz saudara dari mati Allah ya yeah. adik saya Nih kalau dengar ceramah saya jangan sampai whatsapp apa, begitu melek nih cerita apalagi yang bener ngikutin yang bener karena ceritanya lompat-lompat dia kayak puzzle gitu adik saya nganterin saya ke lift, bang bener tuh dikali sepuluh dah bener dah calon kemana aja lu orang lain udah bong bong bong, bong, bong. bong, bong. lu enggak iya bang baru dengar sekarang katanya yang utuh terus gimana iya bang. gaji aja 7,8 mau aja injek aja dah lu mau sedekain gaji lu sebulan iya bang cal lu ada gua aja. bedain dong orang lain nginjeknya sebulan lu setahun lip terbuka nggak jadi masuk deh lip udah terbuka nih mau nganterin aneh ke lobi dengar aneh abangnya nyuruh setahun sedekah gak jadi masuk dia ya bang makasih banget ya <SILENCIO> sambil mundur gitu ini orangnya ngelihat tuh facebook live orangnya ngeliat tuh gua levin tuh gua levin dadada dulu dong woy man man, man. dadada dulu dong <SILENCIO> eh 100 ribu orang mau ngeliat dong <SILENCIO> woy dadanya-dadanya-dadanya <SILENCIO> assalamualaikum dong assalamualaikum udah follow belum saudara-saudara <laughs> yang ke Allah saya bilang cal lu ade gua cal sama seperti saya bilang sama Wirda anak saya Kak Wirda kamu nih putri Papa ayo kita jalan UI jalan UI anak-anak orang begitu masuk UI saya suruh doa ya Allah mudah-mudahan saya diterima di UI yang lain ya Allah saya terima UI Terus saya bilang, ayo Kak, sekarang kamu doa. Tahu enggak doanya gimana? Beda. Ya memang mesti begitu jadi orang mesti beda. Dari SMP mau ke mana lu? Mau ke SMA. Ya emang. Eh emang juga dari SMP mau ke SMA lu lagi. Wirda doanya begini. Wirda masih SMP tuh itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang ngangkat rektor UI. Allah. Sakap. Terus saya tanya, presidennya siapa? Papa, oh siap-siap Artinya kan kalau dia ngangkat traktor, oh dia menteri bos Makanya gua tanya, presidennya siapa? Papa katanya, oh Cakep lah. Kak gimana Kak? Eh, kakak pengen gula di Amerika Pak Orang-orang begitu kali pengen gula di Amerika înțeapă, pah, țiam bion, ția pah, dom oh, ție pah, vrem în America, ah, ție este bion, salawatin salawatin tu, articolul este să citeți salawat, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, că, lu pikirin dong allah lu asar lu mau sholat di mana maghrib lu mau sholat di mana isak lu mau sholat di mana lu pikirin allah antara allah mikirin lu tapi kan kita nggak pernah mikirin allah dipanggil panggil aja teriak teriak lu mau adil. berisik amat gitu katanya ngawat barulah udah asar lagi aja gitu <laughs> ayo tuh siapa yang begitu ngomongnya tuh udah asar lagi aja gitu E copii dattă Baru cu panitia, po de <stansion este>. <contamination> Alhamdulillah. Cal, lu ada di gua Cal. Lu mesti bedain. Lu mesti bedain. Iya bang. Cukup mana? Iya bang. Setahun. Wow. Iya masuk lu? Masuk. Masuk lift nih. Kita eksekusi di situ. Kenapa lu nggak ada duit? Ada sih dia bilang. Tanganin begini antara greget gitu loh, sama mikir gitu. Loh. Gimana kalau sedekah setahun? Makan pakai apa? orangnya kalau sedekah sebulan oke okay deh, masih dia masih bisa jual, masih bisa apa? setahun Saya cuma bilang begini masih asal. Lu sedekah sebulan lu percaya, apa bedanya lu sedekah setahun? Kalau sebulan lu percaya jadi 78 juta, kenapa 84 juta lu nggak percaya jadi 140? bismillah cal pokoknya ini kalau lu gak diganti sama Allah iu bang, abang bakal ganti enggak, gua bakal doain biar lu sabar si abang akhirnya dieksekusi tu jadi ada mobil dia senilai 84 juta digeser alhamdulillah tahun itu dia dipecat Nei, baca Bang, bagaimana nih bang? Gitu, bagaimana apainya lo? Lo komplain ke Allah dong, Jangan ke gua lo komplain Lo kan ngasih duitnya juga ke Allah, bukan ke gua Ii, tapi bang, pilihannya ada dua ni bang Pertama, kita terus sama Indosat Tapi kita ke Qatar Karena Indosat saat itu dibeli sama Qatar Pilihan kedua, Ayah mesti ngajuin mundur diri Nah, ngundurin diri itu Kira-kira 1 miliar Abang bener saya dapat nih satu miliar tapi saya nggak kerja lagi bang. Allah bagaimana nih otaknya bang? ini kan duit aja bang, bukan balasan sedekah, kata dia begitu. ya gue bilang, iya gue nggak tahu cah, lo ikutin aja dulu. lo isi udah pilih yang mana? akhirnya dia pilih ngundurin diri. satu miliar nih dapat, ceder, gitu dengan izin Allah swt. kurang lebih lah. Eh subhanallah. Teman-temannya yang enggak pada mundur dikirimkan ke Qatar tuh. Jeng jeng jeng jeng jeng. Eh gajinya naik jadi 2, 3, 4 kayaknya. Kira-kira yang paling tinggi 50 jutaan yang levelnya udah manajer ke atas. Faisal ketika sudah berakhir masa transferring employee, employee transferring, tiba-tiba Faisal dipanggil dari Qatar hebat toh, cara kerja Allah. Faisal dipanggil dari Qatar jadi yang menghunting adalah Qatar, Kitel yang hunting. Kemudian si Faisal tetap berangkat ke Kitel menjadi bagian dari skuadnya Kitel di dia ketemu lagi sama teman-temannya. Bedanya apa? karena Kitel yang manggil, gajinya bos 125 juta rupiah sebulan. Allahumma shalli wa sallim wa wa ala alih. Allah, makanya kalau sama Allah tuh ya aduh, udah dah. Udah samik aja. Ulu jalan, Ulu jalan, Ulu jalan. Ulu sholat, juhur. Ulu, Ulu pamit ma guru. Maaf Pak Guru denger kagak <laughs> Bapak dengar azan kagak? Denger sih, tapi Bu Ayu Bu Ayu Saya boleh izin, Pak, buat salat Zuhur berjamaah. Eh, silakan. Masih yang enggak boleh. Masih yang enggak boleh. Yang penting benar salat lo, jangan ke kantin. Pagi-pagi yang lain pada istirahat, lu duha. Bener begini, Bos. Begini. Saya pernah ceramah tuh di Atin. Dan izin Allah Subhanahu wa taala saya ikut ceramah di mana-mana salah satu ceramah ketika sama anak-anak SMA kayak begini manis-manis ganteng-ganteng saya bilang udah kampus punya Allah kampus itu punya Allah innat duha'a duha'uka apalah kan solat duha innat duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala wal wal kudrotuka wal ismata ismatuka wal kampusah Kampus suka. Lu pengen apa? Pengen iPhone, ku iPhone nah. iPhone nuka. Lu pengen Samsung, wah Samsung nah. Punya Allah, Bos. Punya Allah, makal lu dekat sama dia, lu pak mulu sih. Jauh mulu lu. Saya Bos punya pattern ini. Sekarang pattern kemarin 2016. Tadi saya ngelihat kan gestur tubuh anda semua. Saya ngelihat gestur tubuh anda semua. Haji Tata ngomong, siapa yang mau jadi Isuk Mansur? Enggak pada nyaut, Kecuali dikit. Ya mungkin karena orang-orang seperti saya, Enggak seksi menurut anda. Enggak dunia gitu loh. Enggak dunia. Jadi ngapain gue jadi Ustadz? Lo salah. Salah loh. Siapa yang datang dibayar? Oh Ustadz. Enggak percaya, lo tungguin aja entah ah iya bener MC MC sesekali lo Ustad lima kali sehari nggak percaya begitu emang jangan underestimate juga gitu eh bilang tadi sama pengawas liat tu gestur tubuhnya anak-anak kenapa anak-anak emang nggak ngelihat agama itu sebagai sesuatu yang seksi agama lo ya jadi pikirnya ah gua kalau ibadah ntar gua telat gua kalau ibadah ntar gua payah ntar kalau gue beriman gue nggak begini nggak begitu secara dunia salah bos yang jauh dari Allah jadi bagi loh apalagi yang dekat apalagi yang deket kamu punya dia semua punya dia semua ada satu nih anak muda nih kelas 2 dia maju dan Rizky itu Betul ya, termasuk kuliah itu rizki. Betul. Saya enggak mau duitnya eh pengennya kuliah di luar negeri. Ya udah, jabanin duha tuh. Yang lain istirahat lu duha, duha, duha, Siapin aja cemilan dari rumah. Yang enggak boleh kan makan ketika salat, salat ketika makan, tapi habis salat enggak boleh makan. Boleh kumur-kumur aja. Naik lagi dua rakaat. Salam-salam, makan dikit lagi, naik lagi dua rakaat setengah jam kelar 8 rakaat tiap hari lo, 2 tahun. Bukan satu kampus kali dibuka, 5 di kampus dibuka. Kantong saya nih penuh orang-orang yang bertestimoni. 5 kampus sampai pusing dia mikirnya. Yang mana nih? Belanda nerima, Inggris nerima. Qatar nerima, Dubai nerima. Yang mana nih? 5 kali atuh, lah, 5 dibuka. Nah, sementara ada yang 5-5-nya lima nolak, ada Ngeplace ini tolak, ngeplace ono tolak, ini lima. Baik tat, saya udah lupa peristiwa itu sampai kemudian saya ada di Korea bu, saya ada di Korea, <tuh> terus orang-orang dari pemerintah kita yang di Korea, ngetok pintu saya, tat, tat, yeh, masuk, masuk, tat. tat di depan ada mahasiswa tat, nangis nangis tat, nangis nangis, ngapain nangis nangis? pengen ketemu ente emang gua udah ngapain nangis-nangis <laughs> justru itu tak dia pengen ente mau minta maaf lah ada mahasiswi Indonesia di Korea minta maaf Icu, Icu. suruh masuk suruh masuk masuk deh begitu masuk bener nangis 2 menit kali nangisnya nangis kayak bukan di dunia nangisnya kalau laki-laki itu gua peluk nih perempuan bagaimana caranya gua peluk dia ini kita tungguin dah Bakal lama nih nangis gitu. Selesai nangis, diminta maaf. "Maaf ya, Tat." "Saya pernah salah, Ma Ustaz. Pernah ngomel-ngomel." "Emang apa ngomel-ngomel?" "Iya, Tat. Saya tuh udah ngorbanin duha saya, udah ngorbanin nafsi'at saya. Saya udah usahain bangun malam segala macam, pengen sama Allah Subhanahu dibuka tuh luar negeri buat saya. Tahu enggak, Tat? Ternyata saya cuman diterima di UI gila gak gue yang denger nih kayaknya gimana gitu cuman diterima di UI look anda bangga loh mengatakan tadi 50% diterima orang ini marah diterima di UI <tik> itu Pak, mas dek itu yang membedakan becoming bigger one or becoming the smaller one the keciler one <tik> kecil keciler keteles. Marah Apa dia bila? Kalau cuman kuitat, enggak usah duha, dia bilang. Kalau cuman kui ke kertas, enggak usah salat malam, dia bilang. Apean? Cuma diterima di UI. Akhirat, Tat, saya putus hubungan sama Allah. Și am marat ma întâmplat. Nu am mai vrea să dohă. Așa. Allah bohong. Oset Yusuf, juga asemenea, bohong. Dar el a mai făcut o salutare. Ce? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? dia berdesis tuh oh, Allah mau ngasih saya S2 kali bukan S1 singkat cerita dia terusin lagi tuduhannya di UI, jedar, jedar, jedar masih semester 1 nih, masih semester 1 ada alumni dia kakak kelas nyolek dia, Woi, antren kakak yuk mana kak, kedekan ngapain ngasih berkas Jalan lah nih, kan anak semester atas sama semester bawah juga tipis-tipis aja bedanya gitu Begitu sampai di dekan, dekan nanya begini bu, loh kok ini cuma satu, gitu Dekan nanya nih sama anak yang sholat dua dari kelas dua SMA Kamu mana? Kata si kakak kelas, oh dia baru semester satu, oh sekalian aja Teleponnya masih dekan. Nom nom Datanglah satu sekretaris dia, amuh berkas dia, ada 3 hari di meja saya, ya. Eh? eh, selamat kamu jalan ke Korea. Allahumma salli wa barik wa Allah Kalau oh, dia udah punya mau, dia mau dah. Kalau dia udah punya mau, dia maunya dia udah. -mau maunya dia udah -mau Ada orang gak punya otak gak punya akal, nggak punya ilmu nggak punya network, nggak punya orang tua yang kaya, tapi kalau kata Allah pergi, pergi kemarin saya ketemu lurahnya Oxford University, kan saya nganterin Wirda ke sana oh iya lurah, lurah Emang, iya, sebutannya lurah, Kau udah kelamaan tuh lurah, dia 20 tahun tau nggak bos, dia tuh orang yang paling berpengaruh di Oxford, jadi tanda tangan dia itulah pintu pertama seluruh negara Yeah. anaknya dapat beasiswa atau tidak dia dulu tuh yang tanda tangan canggih gak? orang Indonesia dia TU di Oxford <tik> <tik> eh hey, lo nyengir loh TU itu yang nyortir surat bos kalau kata dia ini enggak nih enggak gitu loh profesor-profesor di atas itu sudah hasil screening dari mereka itu TKI bos tapi asal selat dia ngomong pengen kuliah, pengen kuliah, pengen kuliah pengkuliah. kuliah, pengen kuliah, pengen kuliah, Alhamdulillah loh dibawa Tuhan allah ke Taiwan apa-apa gitu jadi TKW disana. TKI jadi TKI disana nganyut, nganyut, nganyut, nganyut ke Amerika terakhir Inggris gue sampai Inggris jadi kok sabu di Inggris enam profesor cerita. Ini kalau gue bohong ini live nih, dia ngeliat nih, dia denger. Teman-teman kan di Oxford ada berapa biji? Petawih bos. 6 orang profesor nguji dia, padahal pengen jaman jadi tukang sapu, ob Tapi kemudian 6 profesornya cinta sama dia, dia upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus, akhirnya jadi dokter loh, Oxford bos. Oxford itu kalau TOEFL yang nggak sempurna nggak bisa masuk tapi Wirda saya bilang Oxford punya Allah wainna Oxford Oxforduka emang begitu semua punya Allah lo ngomong aja kak sama Allah bener lo Alhamdulillah itu dikasih kemudahan aja nah, Wirdanya lagi sit in bukan kuliah dia sit in itu pintu kapus kayak kebuka ya semua SMPD di Jordan SMA dia di Amerika Belum kelar nih SMA Dia bilang kakak mau keliling dunia keliling, lah, sana. Tapi jangan keliling lagi SMA Jangan, lu keliling lu kampus sana Gimana caranya kak, samain aja Lu salat duha ngomong sama Allah Ya Allah saya mau keliling, gitu aja udah Ih, ini do doa tuh jangan main-main, Salah nunjuk yang ini <laughs> <laughs> Yang honor renovasi Ini <laughs> ini nih Mana tuh tadi, Ah ini nih Rai ridho Allah dengan kebersamaan doa ini jangan anggap enteng loh. Orang buat ketemuin namanya Raja Salman dada dada setengah mati kehujanan nggak pernah tuh nggak bisa ngeliat dia takdir Allah hujan. Biar kata nggak hujan juga emang tuh raja buka pintu apa? Buka jendela nggak bos? Udah tua masuk angin deh. Jangan jutaan warga ya Jakarta dan Bogor atau Bali jangan. Aneh ah, ini udah deket, udah deket, udah salaman ya, El, udah salaman. Kali gua bagilah gue dikit. Gak nah bisa bos, sama raja tuh. Tapi sama Allah, masya Allah. La Sama Allah. Allah mau minta apa? Mau minta apa? Nih ada yang bawa handphone nggak? Siapa yang bawa handphone? Capa yang bawa handphone mana? Ok, keluarin handphone-nya handphone <coughs> Inget nomor orang tua, inget ya ingat nomor orang tua, kan? Ada dong, ada, kan? Oke okay. tulis WhatsApp Atau BB, atau SMS, tulis, tulis, tulis Tulis Tulis, ikutin saya, ikutin saya Dar, lu bawa ga dar? Lu jual ya? <coughs> bawa ga? Tulis tulis ke bapak lo, udah siap siap panggilnya apa mama ibu papa ayah terserah ya panggilnya apa aja terserah abi ummi terserah assalamualaikum ayah ibu eh tulis assalamualaikum ayah ibu oke okay. alumni boleh alumni boleh alumni boleh tulis guru boleh punya orang tua kan ibu Assalamualaikum ayah ibu deh Udeh Mulai bulan depan Tulis Mulai bulan depan <clears throat> Mulai bulan depan Sudah Weh tulis beneran ne? Nih Nih usah ngasih jajan sama ongkos lagi gimana sih ini gue mau tarik nih lu minta sama makhluknya Allah namanya papa mama, ayah ibu segitu, segitu doang, nggak lebih kumi, kumi adanya wirda, 6 tahun eh, 6 SD sekarang dia transaksi online, 300 juta udah oh jangan bercanda bos itu tuh, besutannya Bang Iim tuh TDA itu Kita punya mainan TDA kids. Kita sasaran anak anak kecil bang supaya anak, -anak kecil menjadi pelaku startup earlier, dinier lebih awal, awaler. Kumi itu jualannya slime ya yeah, Allah slime. Nggak masuk akal bisa 300 juta, nggak masuk akal tapi itulah Allah Jalla jalalah. Kalau sudah maunya, maunya. Orang tukang lontong ji, tapi kalau kata Allah lewat dia 20 orang berangkat umroh jadi. Tapi orang punya restoran 17, kalau kata Allah nggak bakal lo haji, gua nggak bukain pintu. Aku tidak akan bukain pintu kamu haji. nggak haji. Saya Ustaz Yusuf nganalin Anda semua untuk berdoa. Untuk berdoa. Kita bakar dulu perahunya ini. Kita musnahin dulu tuhan-tuhan kecil termasuk orang tua Anda semua. Assalamualaikum ayah ibu, mulai bulan depan Nggak usah ngasih lagi jajan Dan ongkos Jangan dikirim dulu, titik dulu Titik, <risa> titik, titik. <risa> Bulan Januari 2018 Tulis Bulan Januari 2018 Siap-siap Ayah ibu Adek berangkatin umroh Ke tanah suci dengan duit Ade. titik sen. Bingung dia. Mai. Oh, udah kirim dulu. Ngucap aja susah amat sih. Mm. Ibu boleh tulis dengan bahasa Ibu sendiri, misalkan ama abang di rumah. Bang, kita ikut umru romadhan ya bang, ama ustaz, bismillah bang, duitnya, insyaAllah bulan depan ada, kirim. Tung. Nanti si abang jawab, ada ustaz di situ ya? Iya benar, insyaAllah si ustaz itu benar. Kita doa bareng-bareng, Bu bulan depan nih, ibu daftar berdua, enggak ibu daftar berlima, sama anak-anak itu doa tuh. lu pinter, masuk perguruan tinggi negeri, emang lu pinter ini mau otak lu di belakang, meleset terus asal belajar nyangkut leher belakang belajar nyangkut, nyangkut, nyangkut tapi, jemput saya di Tokyo University itu baru Tuhan Maka jangan bercanda tuh mah Allah mah deket, musy perhatian. Allah ntar bentar lagi manggil nih. Kita lagi di mana nih? Aduh, masjid terdekat di mana? Harus begitu tuh pikirannya. Masih muda udah begitu. Nah, saya ke Indra di Amerika ini Lagi meeting nih Bang If. Dari mulai 2 juta ditawar. Naik jadi 5 juta dolar. Naik jadi 10 juta dolar. no saya bilang Saya datang ke sini bukan mau jual perusahaan saya. Saya datang kemari mau beli perusahaan di Amerika. Kantor mana nih bisa gua beli gitu. Yang menarik adalah ketika datang waktu zuhur, saya bilang nih sama orang-orang mau beli nih per perusahaan saya. Makanya saya agak kecewa juga. Sebagian teman-teman kita tadi kecewa, kecewa senang ya mudah-mudahan Allah Subhanahu <coughs> taala memberi negeri kita ini sesuatu yang lebih indah daripada hari ini.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 Kalau lu udah yang punya, lu boleh ngerubah apa aja. Lu nggak tahu. Emang orang sono sekarang ngerubah-rubah -nger kita teh enak dia. enak udel dia dia. Oh iya, seenak udel makanya ente harus jadi orang kaya, nanti orang pengusaha yang merah putih betul. Sing sabar jadi orang. Jangan melek dikit udah 10 juta dolar, si lo uh, 140 miliar nih. Apa sih 140 miliar? Apa sih artinya dengan pride and proud sebagai orang Indonesia? Masa dibeli pala kita cuman 140 miliar yang benar aja Saya ngomong vorbim despre asta. Să no, we start Let's talk, billion asta. Să vorbim despre asta. 1 vorbim despre asta. Să 1 despre china Să vorbim despre asta. Devilak, Anda harus punya 1 billion users. Anda kalau pengin 1 miliar dolar, maka Anda harus punya 1 miliar pengguna. Langsung saya salaman, salam mang aja, salaman. Makasih, Devilak. You already opened my mind. You already bukaeut my mind, bukaeut, pake ede. Ih. Saya berdiri bule-buleannya macin-macinnya berdiri. Maksudnya gimana? Makasih ente udah ngajarin ane. Siap. Saya akan datang again sih bila ketika di angka 1 miliar user. Hokam. Ya saya, dulu kan di awal kan kita tuh 10 juta. 10 juta pengguna, 10 juta pengguna, 10 juta pengguna. Kayaknya udah gede banget Ternyata kita masih kecil. Ketika mereka ngomong, empire, ngomongnya empire. Gue ngeliat tuh Cina ngomong kayaknya gatel bener tuh. Gila ya, orang hebat ya. Makanya kita kalah gitu. Kulit begini suka kalah. Kalau ngomong ini banget, delu seru banget. Uh, anda mau jadi karyawan di kantor kami? Iya pak. Mau jadi apa? Apa aja deh pak. Apa aja deh pak. Kan nggak seru gitu loh. Pak. Saya bisa jadi orang yang paling berguna di perusahaan interview jangan kasih kesempatan dia nanya. nanya Empire, di 23 23 negara bos kita sekarang pakai pattern udah bisa bayar-bayar listriknya malaysia sudah bisa bayar-bayar pulsanya orang hongkong hongkong <tuh> nah, caranya gimana caranya gampang di amerika gue sholat malam lapor sama big boss doa doa ngomongnya kayak sama sahabat ya Allah kecilin nih saya nih Hei ngomong gitu Di Washington tuh saya ngomong, di New York saya ngomong, di Philadelphia saya ngomong, di semua kota di tujuh state saya datang, ya, yeah? di tujuh state saya datang, di seven kota kota, kalau seven kan jama, ya, plural, pakai s. <coughs> When I have been traveling in seven kota, ah, ada s -nya. Saya ngadu sama Allah Ya Rob dikecilin nih saya Gitu ngomong Reset tuh boleh. Masa katanya kalau mau 1 miliar dolar Anda mesti punya 1 miliar user Kayak saya nggak punya engkau aja ya Allah Ya Rob bring me To the world Udah bener belum nih bahasa inggrisnya Saya bilang sama Allah Ya Allah bring me to the world Lalu, kalimat itulah Yang saya sampaikan Di Petren Faganza 2015 I will bring you To the world Januari pum live Sung, sung, sung, sung Kemana coba? Enggak, saya enggak panggil konsultan Eh, tan, sini tan Tan, konsultan kon, kon sini sul, sul Yang saya panggil langsung Allah Saya ada amat Allah ya Saya doa, doa, doa, doa Saya bilang sama teman-teman saya bawaan bawahan saya Staff-staff saya Di kantor Petren Yang saat ini juga sedang melihat Menyaksikan Kita yasinan 40-an 40 malam 40 40 kita yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lu buka pagi lu sebelum kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah agar Allah bawa petren ini mendunia. 23 negara sekarang. Enteng enggak? Enteng. lapor satu perusahaan. Mau beli nih Monaro 200.000 200 juta, eh 200 miliar. Diminta 20% saham. Artinya valuasinya udah nyampe tuh ke 1 triliun nah yang menarik apa hampir saya iyain karena ada spirit belajar di sana. ada tektok-tektok -tek kita lah saya ngasih apa dia ngasih apa gitu nah, dan saya sudah memuji-muji perusahaan itu wow ini perusahaan Indonesia banget masih punya Indonesia merah putih Mama. saya ngomong kemana-mana gitu tuh harus begitu ini perusahaan bos tiap hari transaksinya 56-100 miliar rupiah one day loh Jadi satu tahun tuh aprox ya antara 15 triliun sampai 30 triliun. Kehitung kan? Kelacaklah perusahaan apa silakan aja dilacak. Ternyata 40% saham 400 miliar itu punya Enoh. 400 miliar lagi punya Enoh. Enggak saya sebut dah karena lagi live kan enggak enak. Saya bilang ya bukan punya ente dong berarti kalau nanti 200 juta dolar 20% itu artinya 16% punya dua orang dan pemerintah itu ini kita udah mau kawin kan makanya kita harus ngomong ya gitu masusah gak, gak usah deh gimana kalau ente pribadi aja masuk atau gantian saya beli aja divestasi lu divestasi saham lu, woy ustad berani beli perusahaan kita mah kenapa gak berani gue tinggal sholat aja gue minta sama Allah coba kecil kan kecil kan ente tuh udah dibalas belum sama orang tua gak dikirim balik kirim coba lihat balasannya sehat deh nanti kamu sholat juhur kan taruh di atas sejadah bilang sama Allah Jalla Jalla Ya Rab ini ini si ustad ini si ustad ini nih Bukannya aku ya Allah si Ustad, Tapi udah tanggung kekirim nih Penasaran juga nih benar enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim Saya akan betul-betul menjalankan isi dari SMS saya kepada orang tua saya Nanti maghrib minta duitnya sama Allah isya minta duitnya sama Allah Terus lama 40 hari minta sama Allah Jangan kaget loh Ente setelah 10 hari jalan Mama berangkat ya Mah Bisa minta nomor rekening? Kira. buat apa? nyatet aja dulu. <Syukur> ngirain mau ngasih, lah, mama nggak lihat, saya nggak diongkosin ongkosin, nggak jajan, ah, nggak dijajanin, mama nggak lihat, saya nggak cerewet, mama nggak nanya nih, dek kamu dari mana duitnya, nggak nanya mah? lo nyolong ya? <Syukur> ya Allah si mama ya, dekatnya senyum Mama, sejalan-jalannya alhamdulillah. Saya ikut jadi anggota Petren, misal. Ikut tuh, adik-adik ikut Petren. Keren, Bos. Saya tiap bulan bagiin duit 20 miliar. Tiap bulan bagiin duit 20 miliar dan jumlahnya akan naik terus nih. Naik terus, deng, deng, deng, naik terus. Saya perkirakan tahun ini nih, tahun 2017 insyaallah 10 triliun. Kita sekarang new subscriber, new subscriber sekarang itu 120 ribu orang per bulan, dan jumlahnya nanti pakai lipat 200 ribu, apalagi Tata kalau masuk sambil nanti komedi di ngomong dikit gitu kan? Iya betul mesti masuk, kenapa? Karena yang saya jual ini apa? Yang saya jual ini ke Indonesiaan. Ibu beli tiket pesawat, maka ibu jadi pembeli. Di mana aja ibu beli, ibu pembeli. mau dimana pembeli, tapi bedanya kalau ibu pakai Petra ibu pemegang saham di Petren. Saya bagi. Berjamaah tuh begitu. Jangan langsung beli sendiri, enggak dapet diskon loh. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita datang nih ke Maskapai Garuda, eh Garuda gomblin 400 set. Akhirnya kita dapat diskonnya. Nah, diskon itulah yang saya bagi-bagi. Itu gede banget, Pak. Gede betul. Alumni saya saranin betul, apalagi yang susah duit deh. Ikut Petren. Saya duit 20 miliar per bulan. Kita pajak kita beresin. Mari kita lapor sama Pak Jokowi, Pak. Tax amnesti kita ikut. Ustaz ikut tax amnesti? Ikut. Berapa miliar? Nanya berapa miliar? Bos. Kita dari Warung Stick and Shake. itu. Sahamnya tu punya 4 orang. Saya, istri saya, Mas Jody, istrinya. Di beberapa tempat ada saham-saham yang lain juga. Itu Warung Stick and Shake. Jualannya kecil-kecil. 15.000, 20.000 betul kan? Murah meriah kan? Lu bisa berdua lagi sendoknya ya kan? Tahu enggak? Itu omsetnya sekarang Kurang lebih 1 triliun Udah dah jangan ngecilin Allah dah Jangan ngecilin Allah Entah tukang nasi goreng nih punya orang tua Nasi goreng Gerobaknya juga belum lunas Di depan ada tanah tuh 3000 meter Kamu sekarang pagi ini dengerin Omongan ustaz Samperin orang tua kamu nanti malam Abah Iya Neng Jangan minta duit ya Neng Abah belum punya duit Enggak Bapak Abah. Neng cuma minta Abah angkat tangan aja <tik> Bapaknya begini bu... <tik> Bukan Mbak Neng mau doain Bapak Supaya Bapak bisa punya Tanah yang 3000 ribu apa kata si bapak ya Allah Neng lu udah bisa sekolah jadi SMA satu Alhamdulillah siapa gua siapa lu siapa Baba siapa kamu Bang dek Mas bu Pak pertanyaan berikut adalah siapa Allah itu dia persoalannya bukan siapa lu tapi siapa Allah persoalannya bukan siapa dia siapa Allah kenal sama Allah Căci punya die, un punya die, kekuatan punya dia anumit bang anumit 3000 anumit anumit anumit anumit anumit malam. anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit anumit years anumit anumit anumit anumit anda background di belakangnya udah background Resto nasi goreng di 81 kota di tanah air. Ayo, kam, kam, kam to Allah. kam to Allah. Talk to him. Gatuh ke Allah. Bilang sama dia, ya Allah saya tidak termasuk yang 50% ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya gitu. Ntar malaikat bilang, emang dia bego. Mau dia apain? Tapi Allah bilang, dia memang bego, tapi dia hambaku. Allah buka kampus itu untuk dia. Malaikat nanya lagi sama Allah. Kuotanya enggak ada. Bikin jadi ada. Allah sih emangnya punya aturan. Eh hey, bos. Nih lihat. Kuda, kuda jalannya begini, Bos. Sut. gitu kan? Ewa. Betul? Peluncur miring. Set. Set, betul? Hey. raja bisa jalan enggak kalau semuanya ketutup? nggak bisa tapi itu kalau lo main berdua kalau lo main berdua bedu, tapi kalau lo single player bos main catur sendirian terserah lo kuda gue mau lurusin ah lo. terserah lo main sendiri gue peluncur mau muter-muter terserah ayo ikutin ikutin la ilaha la ilaha ada țuian lein? handle? bos. cancer stadiul pat, care te-a spate? n-a putut sa puna un ac, care te-a spate? n-a putut sa a de laki laki si, gampanglah la, perempuan 42 empat-empat nikah begitu empat-empat nikah empat-empat juga hamil, empat, empat keluar langsung dua kembar, di kantong saya tuh mau kenal orangnya, adanya Pak Raymond. adanya Pak Raymond yang nerbitin buku saya, dia itu empat-empat, bumi ini itu empat-empat nikah empat, empat kembar anaknya, gila makmun, makmun datang kepada saya umurnya udah empat puluh lebih tas, apa tat-tat-tat orang lain pada dapet masih ketika ketet. ya iya makanya gue bilang orang deket nggak denger sekarang lu pada denger kan nih yang denger di youtube tuh ada sekarang nih ada yang di uh, kemarin tuh terakhir saya uh, ada di Stirling University itu ada satu anak di Stirling gak pernah ketemu saya ente ini ketemu saya nih langsung dan kita akan doa bareng berarti kalau lu nggak pada sukses hari ini lu nggak hadir dengan hati lu gitu aja udah Kalau hari ini lu nggak hadir sama hati lu, kita dianggap bercandaan, pulang-pulang begitu aja, nggak datang lagi kepada Allah. Ya udah, lu nggak berhak dapat. Nah, sementara orang yang cuma lihat YouTube, YouTube tapi karena hatinya dia nyangkut ke Sukmanso dengan izin Allah di Stirling. Bos. Itu kampus baru gua dengar tuh namanya. Stirling. Tapi bagus minta Allah ternyata saya yang telat. Itu kampus umurnya ratusan tahun. Bagus, ya. Ah kep banget kampus. Nah, Anda adik-adik saya, ponakan-ponakan Paris Paris. Maapin di sini, nyopir taksi tet. Oh iya, makanya Ustad, kalau mau kemana-mana kita anter. Yang benar lo jadi supir taksi, Iya, tet. Tapi sekaligus tet, saya kuliah di Osborn. Booh. Subhanallah jid. Boleh cerita nggak tet? Boleh, boleh cerita. Tet, saya jelajahin YouTube Ustad. Dan selama seminggu ke depan saya jadi orang gila tet. Cata ustaz kan dream pray action ayo dream pray action ulangi coba tangan tangan tangan tangannya tangan. tangannya dong tangannya dianggap punya tangan ya engkau sengat yang punya tangan dream pray action ayo ulangi tinggi lagi suaranya 1 2 3 anak ini pak, bu anak ini ya, rupanya misal gitu dia ngejalanin tuh youtube saya youtube saya kan ada, ada judul gini little bit crazy do a little bit crazy lakukan sesuatu yang sedikit gila misalkan dia pengen ke Paris Perancis yang dia harus lakukan apa? datengin itu sutet sutet sutet datengin sutet banyak kan sutet Kalau lo udah bisa ngelihat sutet kayak Menara Eiffel, ah eh, itu dia udah gila. Begitu ngelihat Menara Eiffel nih, oh, oh, terus selfie-selfiean gitu. Belakangnya Menara Eiffel, ah, huh? terus dia sebar kemana-mana. I am in Eiffel. Orang-orang langsung ngasih emotikon yang, yang direk apa, apa, lidahnya ke bawah, eh, gitu. Malak lo, padahal Tapi bos, 3 4 tahun kemudian dia benar-benar dison. Apa kata teman-temannya? Pala, Photoshop. <Risa> Untuk membuktikan bukan Photoshop, video call. Ah, Saya berharap begitu nanti. Saya berharap nanti e, siapa yang depan ini yang mata, siapa namanya? Eee, saya berharap nanti begitu saya masuk warung sate ya, gak? Eee, warung sate. Eee, Sate Zehan, wow. Zehan, Zehan. Săi maștup nici. Țiros ribut nih orang Ușa sus, ușa sus, maștup țin. Ușa sus, maștup țin. Poțo, poțo, poțo. Da. Alătârna, alătârna. dulu da. A Oh ini cabang ke 77 juta wah wow. tat satu cabang tat kita untung 10 juta tat Oh, berarti satu malam 770 juta mungkin mungkin apa enggak mungkin asal zehan bangunnya setengah empat setengah empat ha. bilang sama Allah ya Allah orang tua saya ada, tapi nggak lah saya mau dari darimu aja gitu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 Itulah Ustaz cerita dulu ya namanya Nyukamer Ustaz begitu bangun salat malam kesiangan Tat. Tapi saya enggak pantang mundur Tat. Saya terusin salat duha ngantuk-ngantuk Tat di sekolah ngantuk-ngantuk namanya kita bangunnya jam 4 jam 3. Tapi Tat habis itu saya udah biasa Alhamdulillah Tat sejalan-jalannya saya S1 di Australia Tat. Di saya bantuin orang-orang Turki, kebab segala saya punya ilmunya liburan ke tanah air saya minta orang tua garasi saya bikin jadi sate Zihan. the first start sekarang tujuh puluh saat kenalin saat ini istri saya ini istri saya oh wow. dua luar biasa wow. main, please please Kalau hari ini Pak Jokowi datang, bagaimana muka Anda? Pasti enggak ada yang enggak bergembira, betul? Bergembira lah. Maka ketika nanti kita angkat tangan, bergembira lah. Yang hadir nih Allah. Yang hadir nih Allah. Jangan begini. lama amat doa. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Malas. benar Ah, Jangan begitu. Penuh hati. Penuh hati. Kita kita terima kasih sama Allah, sekarang udah sekolah kalau 10, 11, 12, sebentar lagi ada yang naik 13 <guluh> nasar satu, terus doa udah, udah, doa aja doa. kemarin kita stuck kan itu transaksi udah 200.000 nih 200 ribu per hari itu deposit kira-kira 50 miliaran sehari Allah, kita kan gini, kalau saya sih gak apa-apa dikecilin Justru dengan dikecilin itu kita ke Allah gitu. Ah kan bank-bank besar nih pusat-pusat pada kagamao nih yang datang kita nih. Nah yang ngopenin kan cabang-cabang tuh. Emang udah gua tebak cabang-cabang kalau ngelola deposit kita pasti dia berantakan. API-nya pusat ketemu pusat, tapi emang begitu orang bos ngelihat prestasi kita dulu. Dia enggak apa-apa, oke okay, gitu. Oke okay, enggak apa tapi itulah saya. Bang Im, saya, Indra, dan teman-teman alumni, kalau lu nanti udah pada jadi orang gede, jangan kecilin orang. Jangan pernah, do ever ya, jangan pernah ngecilin orang. No, no, no, no. Lihat futuristiknya gitu. Doain dia. ah Kan stuck tuh, marit. Saya bilang sama Pak Harian sama teman-teman. Weh, weh, weh, weh. Jembrat, nejembrat, nejembrat. Sampai sebelah tat. Udah pada doa, udin, Oke, okay. tambahin dua rakaat. Wainna bangah bangukah. Betul kan? Semua bang punya Allah. Saya bilang, Jangan kita yang nyari bang. Biar bang yang nyari kita. terus gimana caranya? Kita googling. Kita kirim gând email. Nggak mulia lho. Nggak mulia. Allah udah bilang, Wa-idh tala rabbuka lil malai inni ja'ilun fil-arbi khalifah. Dengerin tuh kata Allah. I already did choose you as a califa fil ardh. Ketika tiba-tiba kita ngesor datang ke orang-orang, lu khalifah apa budak? Your leader or slave? Come to Allah, Allah will choose you. Wah, Allah will choose the best for you. Keren banget mah. Orang-orang lain bilang, let your money works for you. Saya malah Kalau saya, mak, let Allah work for you. Sederhana bos, tinggal ngadu sama Allah. Ya Rabb, kita butuh bank gede nih. Tapi bank gede itu kalau didatengin selalu begitu. Namanya orang datang nggak enak. Tapi kalau yang dicari enak. Nah, kita salat aja udah. Ikutin saya, ikutin. Wa ir qala rabbuka LILMALA���ĂKATIN LILMALA��ĂKATIN INNII JAILUN FIL ARDI QALIFAH Di sisa terakhir anda yang kelas 12 Jajah, Jajah Jangan ada pagi, kecuali duha Anda datangnya aja udah wudhu Jadi anda istirahat bisa main Datangnya udah wudhu, datangnya udah wudhu, sholat aja di pinggir sekolah, di pinggir kelas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau perlu lo sholat di angkot, di angkot, di kereta boleh, kalau sholat sunnah boleh, nggak ada kemana aja, gimana duduknya aja. Kita ini orang sibuk, pergi aja jam 6, pergi aja, tapi gitu jam setengah tujuh masuk tol sholat. Berhenti tet nggak usah di dalam mobil aja. Sebagaimana ngikutnya mobilnya kanan-kanan, kiri-kiri. Itu sholatambil duduk, sah, sah. Asuna oh, ya, bukan sholat wajib. Rasakan nanti. Yang lain ngeplay ngeplay, NT perguruan tinggi yang manggil-manggil tuh. -manggil. Sini, sini, enggak. Apa? TB enggak? Sini, apa? BB? enggak Apa? O, Lah. Atolan, emang maunya apa? Sampai gua di luar negeri ya, Rob. Udah. Luar negeri manggil-manggil lagi sini. Si. Tiba-tiba lah ada our uncle gitu. Uncle tulisannya ANG KEL. Uncle. Ya. Datang ke Indonesia. Wei, mau ikut preparation lah masuk ke Birmingham. Bo om subhanallah Pak kabar om iya dong kalau emang bawa duit lu cuntangan jangan sekali Kalau emang ada duit tiga kali lu cuntangan oh wey pak apa we, iya om udah buka nih nih ah, om punya usaha apa usahanya om om masuk masukin anak anak yang pada pengen masuk ke kampus eh Allah berapa dok biayanya om Allah kan bapak kamu dulu yang ngulain om bapak kamu itu kan abang om sudah beres Kapan kamu bisa uh, keluar dari sekolah? Ini sekolah keluar kapan? Bulan apa? Udah nggak ada pelajaran sama sekali bulan apa? Mei, nah, bulan Juli itu di seluruh dataran Inggris Itu lagi dibuka Nah, Wirda ikut situ tuh Ikut bareng tuh sama Wirda Tapi di sekarang gak usah bicara duit Bicara sujud Sujud, doa, sujud, doa, sujud, doa, sujud, doa, sujud, doa su Lo bareng sama Wirda tuh besok Gak ada cerita duit Nanti yang lain nih, ospek Yang lain ospek itu lagi ikut preparation class. Boy Tahun depannya masuk Leicester. Masuk Manchester. Manchester begini, Bos. bisa tiap Nanti MU mau gue beli. nih, MU nanti kita beli. Mau Mansur United. nama juga ngimpe ngomong aja dulu tapi kita awalin nanti kita beli dulu persija persija nah ini orang betawi kita beli persija dulu Kyang. kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Utina, bambang pamungkat sama temen-temen persija gua beli pokoknya nggak boleh masuk lapangan culi kita duha dulu di lapangan bola wah nah, wasit kita bilang jangan bunyiin dulu loh ya gua mau doa Ah mantep ya terus gawang tinggal aja Gak, tinggal aja kita mau sedekah ambil alhamdulillah iya deh saya boleh mimpin doa baik yuk kita hadapkan hati kita wajah kita adik adek anak-anak saya ponakan-ponakan saya jangan doa buat sendiri ya. doain yang lain termasuk yang kurang beruntung Yang lagi diuji oleh Allah. Yang orang tuanya kemudian menjadi sebab dari Allah Subhanahu SWT tidak bisa melanjutkan sekolah. Kita doa buat mereka semua. Amin. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Masa depan dia pada ni Engkau yang punya. Bila ada dosa. Keburukan. Maksiat yang nutup masa depan dia pada mungkin karena nggak tahu dia udah pegangan tangan mungkin karena nggak tahu dia udah lebih daripada pegangan tangan ama yang bukan muhrim maafin ya Allah jangan sampai ada dosa dia pada menghalangi masa depannya ya Allah bila anak-anak ada yang belum rajin sholatnya, sesekali di salatnya jumat aja kadang dia tinggal Maka ya Allah, bikin dia jadi ahli salat. Bikin kalau dipanggil oleh ya Allah, dia Dilari, lari untuk bersegera masuk. Berdiri di atas sejadahnya, berdiri di atas sofnya. Ya Allah, bikin kami semua sadar bahwa masa depan kami semua punya Engkau ya Allah kesombongan apa yang kami ini punya sehingga mengatakan kami pasti masuk kampus begini masuk kampus begitu kami pasti bisa begini bisa begitu sedangkan ada engkau yang bahkan memiliki kematian kami kapan engkau mau tentukan ya Allah maafin segala ketidaktahuan kami tentang engkau yang maha kaya maha kuat maha kuasa maafin kami ya Allah yang gak pernah belajar banyak Tentang dirimu, Tentang kekuatanmu, Tentang kekuasaan Maafin, Ya Allah. Bimbing kami, Ya Allah. Supaya bisa sering dekat denganmu. Merapat kepada-Mu. kepada engkau, Ya Allah. Dan berdoa berdoak pada untuk semua apa yang kami butuhkan yang kami hajatkan yang kami inginkan jika buat orang orang tua kami kakak dan adik kami keluarga besar kami bahkan turunan turunan kami nanti akhir zaman nanti buat guru guru kami sahabat sahabat kak buat bangsa kami negeri kami ya Allah engkau lah yang punya apa yang kami mau engkau lah yang menggenggam apa yang kami inginkan engkau lah pemilik tunggal ya Allah Apa-apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Dan engkau ra'ufum bil-ibad. Engkau maha baik pada hamba-hambamu. Ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami ini yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta ini. Maupun yang ada di luar sana, ya Allah. Menjadi kadar-kadar terbaik bangsa. Bisa memenuhi perguruan-perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, ya Allah. kemudian kembali membangun negerinya membangun bangsaan dalam keadaan menjadi anak-anak yang saleh salehah. Ya Allah. Dekatkan kami semua kepada-Mu ya Allah. Bila kami sudah silau dengan duit yang dibawa oleh Raja Salman. Itu juga enggak kelihatan duitnya. Belum tahu baru janji, baru tanda tangan MOU. Kami sudah silau melihat mercinya, melihat pesawatnya, melihat gagang kemudian tangganya. Ya Rabb. Sedangkan engkau mengatakan di dalam Quran-Mu, La akbar. Ciptaan-Mu dan kepemilikan-Mu, kekuasaan-Mu lebih hebat, lebih besar. In kholqin nas daripada ciptaan yang manusia, daripada kepemilikan yang manusia. Bila dia datang kami menyambutnya, kami senang, kami bergembira sebagaimana kami berharap Maka ketika engkau datang, Ya Allah Mengapakah lagi kami tidak bergembira? Mengapalah lagi kami tidak kemudian lopat lompat Pengen datang menyambutmu, Ya Allah Jangan-jangan karena tertutup dengan dosa-dosa kami, Ya Allah Atau tertutup dengan kabut kebodohan Kami tidak tahu akan dirimu, Ya Allah Ya Allah Jadikanlah apa yang kami kerjakan Ada ibu-ibu guru Pak guru yang mengajar Ada anak-anak ini yang belajar ada staf-staf dan para sekolah yang membantu manajemennya. Ada alumni-alumni juga yang membantu belajar dan mengajarnya maka jadikan setiap apa yang kami lakukan ibadah kami kepada ya Allah. 'anna sayyi'atina wa tawaffana 'alal abrah. Ya Allah, bila anak, anak ini salat zuhur 4 rakaat. Dan kemudian nanti dia diterima di perguruan negeri apa yang menjadi perguruan negerinya yang diinginkan, yang diimpikannya maka kasih tahu dia untuk menjadi orang yang bersyukur nanti ketika diterima di UI, ITB, IPB, UGM atau di mana saja dia pada nanti ada mudah-mudahan dia berkenan menjadi hambamu yang bersyukur nambahin lagi salat qobliyah dan ba'diyahnya mereka di sini enggak ada duha-nya tapi diterima oleh Mo Ya Allah di kampus-kampus apa yang menjadi cita-citanya maka di sana mudah-mudahan ada duha-nya Bila mana ada di antara mereka yang tidak pernah salat malam ya Allah ketika SMA-nya lalu benar-benar diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakannya maka mudah-mudahan mereka mau berterima kasih kepada Mo Ya Allah reka mau bangun malam. Maka engkau saksikan ya Allah. Bila ada yang mau duluan salat ba ba'diyah. Bila mau ada yang duluan salat duha setiap paginya, kecuali di masa-masa head-nya. Bila ada yang mau duluan salat malam ya Allah, maka orang lain kau tetapkan S1, engkau tetapkan dia sebagai orang-orang yang kemudian meneliti pendidikan setinggi-tingginya sampai S4, pasca doktora bukan cuma di dalam kita di luar lagi kok jamin kemudian sampai akhir hayatnya ya Allah ya Allah lihatlah kawan-kawan yang anak-anak ini di luar sana yang tidak seberuntung mereka angkat mereka juga, Ya Allah. Berikan kesempatan yang lebih baik buat mereka, Ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan orang-orang ar tua kami dan orang-orang ar tuanya, Ya Allah, rizkimu yang banyak, yang halal, lagi barokah Dan Kau jadikan kami semua orang yang taat, rajin beribadah. Dan Kau terima, Ya Allah, ibadah kami. Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim, watuwa alina innaka anta tawabur Ya Allah, berikanlah guru-guru kami semua, dan guru-gurunya guru-guru kami keluarganya dari guru kami dan keluarga dari guru-gurunya guru-guru kami dan anak-anak turunan mereka semua il keberkahan menuntut ilmu keberkahan mengajar keberkahan belajar dan berikan juga apa yang mereka minta ya Allah bayarkan hutangnya selesaikan masalahnya kabulkan doanya bila mana ada yang berhaji ada yang belum berhaji di antara mereka ya Allah jadikan mereka semua haji jadikan mereka semua bisa pergi umrah ke tanah suci mohon ya Allah dan rezekimu rabbana atina fid dunya hasanah okhil akhirati hasanah qina adzabannar tapi hebatnya kita mengenal Allah dan Allah lah yang mengangkat semua rektor-rektor dan duta di seluruh negara. Mudah-mudahan kita semua ketemu di kampus-kampus tercinta dan nanti wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> <tuk> Terima kasih. Dawa. Kami mohon kesediaan Ustaz jangan pulang dulu. Ini ada permintaan dari panitia untuk foto bersama dan juga untuk guru-guru minta Waktu sebentar untuk foto bersama. Silahkan diatur dulu Bapak Ibu Guru dulu untuk berfoto bersama Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz, saya mau testimoni. Hmm. Langsung ini. Jadi waktu hari, dua hari lalu, datanglah alumni. Dan saya juga itu lagi lagi lagi biasa-biasa saja. -biasa itu alumni tahun 70-an. Beliau adalah... Guru besar dari ITB Allah. Kemudian memberikan motivasi Kepada anak kelas 12 Secara bergantian Tidak tahu bagaimana Jatuh cintalah dia kepada Isna ini Adakah Ananda Isna ini? Ada Subhanallah Ada Isna ini? Ada? 12, 12. Kelas 12 IPA Berdiri, berdiri, berdiri. Maju, maju, maju. Karena Isna ini cerita Dia sudah menemukan dari Uh, biji pepaya bisa dijadikan keripik dan lain-lain Langsung diangkat anak ini tanpa jalur rapor Tanpa jalur tulis Hak prerogatif dia dibawa langsung ke rektor Dan insya Allah akan terus ditindaklanjuti. Wow. Itu janjinya Dan ini testimoni langsung dari saya Dan semua cerita Pak Ustadz saya yakin itu benar Banyak-banyaklah bersedekah, jangan pernah takut kita rugi ketika kita berbisnis kepada Allah. Inilah anaknya Pak Ustaz. Hmm. Kayak apa pepayanya? Eh, um, jadi saya kemarin meneliti tentang biji pepaya. Ya, uji ke laboratorium, terus ke uji keamanan, terus ke tikusnya juga, terus menginovasikan jadi keripik eh uh, seperti ini namanya isna ini Uusta ini Ustadz punya marketplace member Ustadz ini member Ustadz ini 1,2 juta orang Oke okay. uh, isna ini nanti presentasi ke Ustad Oke okay. mulai besok isna ini pengusaha ah nanti kritiknya kita ikut jual di P trend Insya Allah tuh 1,2 juta orang marketplace Insyaallah SN ya nanti presentasi ke Ustadz ditemenin nama guru nanti kayak apa seenak apa kritiknya nanti Insyaallah mudah-mudahan jadi kritik isna ini yang mendunia amin ekspor ekspor ekspor ekspor ke tanah suci amin Insya Allah good terima kasih ini contoh ya nggak pakai prosedur yang biasa lewat pintu yang lain Janji. janji. janji. Guru-guru boleh jongkok nggak apa-apa Biar biar deket Yang muda-muda. Ya sekali lagi pada guru-guru dan juga panitia boleh langsung sekalian alumni Iya keamanan mungkin yang mau foto silahkan boleh ya. ya mungkin masih ada tempat di bawah doko